Bung Sumita habis operasi tolong jangan salaman. Ini ada janda yang ngeyel pak. Alhamdulillah. Jadi di mana mana penggemar janda saya itu banyak, terutama janda yang versi rojali. Apa itu rojali rombongan janda liar? Kesundul lagi, duk akhirnya darahnya keluar semua. Lah istri saya bertanya sama saya begini, abah. Bahkan tiap hari ngaji, sehari bisa 4-5 kali. Kenapa sih hanya istirahat satu minggu saja tidak mau? Yang pertama, saya jawab. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا فيه على كل حال بالله من احوال اهل الضلال ونصلي ونسلم ونبارك ونعظم على حبيبنا وشفيعنا wa nuri kulubina sayyidina ve Muhammedin sallallahu aleyhi Muhammedin sallallahu aleyhi Muhammedin kemal al alihi wa bil Para sepuh ini sepuh yang sangat saya takzimi sahabat-sahabat al muqarobin yang saya banggakan rektorat dan jajarannya Unisula yang besok akan mengundang Rocky Gerung yang saya hormati dan seluruh sivitas akademika kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alamin, Saya nggak usah dikasih minuman Karena saya jam 10 harus puasa Besok pagi saya operasi Ngangkat besi yang ada di tangan Jadi bapak-bapak yang di panggung silahkan makan dan minum Saya akan menyaksikan anda untuk makan dan minum Dan saya nggak usah dikasih apa-apa Aku rapopo Alhamdulillahirrabbilalamin tadi saya jam setengah empat landing dari Jakarta karena semalam ada acara di Jambi, di Muara Bungo dan alamin melihat antusias jamaah pengajian dimanapun e, kipasnya agak kebelakang tapi jangan dicopot aku kepanasan agak tarik ke belakang mawon. benar kamu mas kipasnya dikasih mbak-mbak saja biar aku yang kepanasan <laughs> melihat antusias jamaah yang ada di Indonesia dimanapun berada kebetulan ini Saya keliling banyak tempat yang ada di Indonesia. rasa Rasamakudu, aku poso, harus operasi besok pagi. Oh, jomby hiasan, toh orang pantas Eh, sudah kok kamu gendut ngeyel. <tuh> <tuh> <tuh> Mohon doanya para gayai, para hape, besok pagi mau ngangkat besinya yang ada di sini. Jadi tanggal 17 saya pulang umroh Pak Rektor tanggal 18 saya istirahat tanggal 19 saya mau pengajian di Ponorogo deklarasi kampanye damai, pemilu damai tanggal 18 malam itu saya punya firasat mau tidur saya bilang sama istri Bunda ada yang salah Masnya yang di belakang bilang, makso banget. Saya bilang, saya besok, abah besok akan jatuh. Tapi saya nggak tahu jatuh dari mana. Tapi saya bilang malam itu, besok abah jatuh. Jatuh dari mana abah? Saya nggak tahu. Entah jatuh dari motor, jatuh dari pohon, jatuh dari amben, atau abah sedang naik bunda jatuh. Saya nggak tahu. Pagi harinya saya sarapan pak, kan saya itu jarang sarapan karena saya penganut puasanya Nabi Dawud saya puasa Dawud dan saya agak susah kalau disuruh berhenti puasa Dawud pagi itu karena baru pulang umroh istri saya ajak, pagi-pagi Beb tadi bunda salah, Beb salah yuk kita sarapan akhirnya saya sarapan, begitu selesai sarapan Karena udah lama saya nggak manasi motor, karena kebetulan saya di klub-klub motor itu sebagai pembina. Saya di Jogja punya binaan RX King itu 15.000 motor. Saya pembina Vespa, saya juga pembina HDCI, Harley Davidson Club Indonesia. Saya pagi-pagi manasi motor, baru lima menit. Keluar dari pondok, saya jatuh, bluk. Saya pikir nggak ada satupun yang terluka. Begitu kaos tangan saya buka, subhanallah tangan saya keriting Wak. Keriting Jadi saya bawa ke rumah sakit Saya pulang, istri saya Yuk kita ke rumah sakit, ngapain bah Abah jatuh Kok bisa? Saya jawab, wayai Wayai jatuh Jadi kalau saya itu nggak terlalu menyesal terhadap sesuatu musibah terhadap saya wayai, gitu aja. Akhirnya sampai rumah sakit, saya minta dironsen sama dokter dokter ditarik saja saya langsung keluar rumah sakit karena nanti malam saya ditunggu sealon-alon orang ponorogo karena kebetulan jaman saya di ponorogo luar biasa dokter bilang nggak bisa Gus ini harus istirahat di rumah sakit kenapa dokter ini harus dioperasi dipasang wire atau pen jam berapa operasi sekarang puasa jam 4 operasi selesai jam berapa dokter? jam 6 saya bilang, bisa nggak nunggu saya sadar dari bius saya langsung dinaikkan ambulan langsung berangkat ngaji ke ponorogo kan keren pengajian numpah ambulan Wah, dokternya bilang, nggak bisa Gus tetap harus istirahat, saya bilang, tolong saya harus berangkat ke ponorogo malam ini untuk pengajian karena jadwal saya waktu itu ponorogo, demak, pekalongan, kendal, tegal, berurutan dulu. akhirnya saya bilang, dokternya jawab yaudah Gus, insyaallah sambil keluar dokternya bilang sama susternya wuh kia ini rotok kentir ya. begitu jam delapan malam saya sadar wakil saya pikir saya sudah berada di alun-alun ponorogo ternyata saya masih berada dalam kamar rumah sakit saya nangis waktu itu sehari kemudian Saya minta dokter untuk mencabut infus saya. mau kemana Gus? Saya mau berangkat. Harlah NU NO di Kendal. Saya ditunggu 5000 jamaah di Kendal. Kalau dokter nggak mau nyabut, akan saya cabut sendiri. Akhirnya dokternya ngalah. Wa. Dicabut. Saya berangkat ke Kendal. Jemaah sudah dikasih tahu tangannya Gus Miftah habis operasi. Tolong jangan salaman. Ini ada janda yang ngeyel. Astagfirullahaladzim. Jadi dimana mana penggemar janda saya itu banyak terutama janda yang versi Rojali apa itu Rojali? rombongan janda liar kesundul akhirnya darahnya keluar semua lah istri saya bertanya sama saya begini, abah abah kan tiap hari ngaji sehari bisa 4-5 kali bahkan kalau saya keliling Sumatera di dua provinsi itu panitia rela menyewakan helikopter Beberapa kali sewa helikopter untuk menjangkau empat kabupaten dua provinsi. Kenapa sih hanya istirahat satu minggu saja tidak mau? Yang pertama, saya jawab. Rasulullah Muhammad SAW bersabda: Anasu yamutuna alama asu, wayub matu. Manusia itu oleh Allah besok akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Dan akan dibangkitkan oleh Allah Dari alam kubur Sebagaimana dia mati Kalau ngaji ini menjadi kebiasaan saya Saya berharap sama Allah Ketika Allah berkenan Mengutus Israel kepada saya Dalam keadaan pengajian Kan keren Saya ngaji di Uni Sula tahu, -tahu mati diumumkan di masjid Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Telah meninggal dunia dengan tenang Tukang soting umpamanya jatuhnya tukang soting Allah akan mematikan kita sebagaimana kebiasaan kita hidup makanya ulama-ulama itu kenapa tidak mau meninggalkan wudhu kenapa tidak mau meninggalkan solawat walaupun cuma satu kalimat tidak mau meninggalkan perbuatan-perbuatan baik Karena ulama-ulama itu tahu Dia akan dipanggil oleh Allah Sebagaimana kebiasaan dia hidup Saya punya kawan almarhum Namanya Gita Rolis Bagaimana kemudian dia dulu punya cita-cita Om, cita-citamu apa? Cita-cita saya cuma satu gus Tolong doakan saya dikabulkan cita-cita saya Apa om cita-citamu? Saya ingin meninggal hari Jumat ketika saya berdakwah Dan ternyata Allah kabulkan Memanggil almarhum Gita Rolis itu Dalam keadaan berdakwah Pas hari Jumat ketika kultum subuh. Subhanallah. Waktu itu saya tanya, Om, kenapa Anda ingin mati hari Jumat? Jelas, Gus, kalau saya meninggal hari Jumat yang mensolatkan saya banyak. Dan Allah Ridha memanggil kita Gitarolis pada hari Jumat. Saya punya kawan Ainur Rafiq Lil Firdaus. Atau yang Anda kenal dengan nama Mas Opik Tomboati. Ibunya itu Hafidah Quran 30 juz. Bahkan ibunya Mas Opik itu menulis Al-Quran 6666 ayat menggunakan tangannya sendiri. Satu ketika bertanya, apakah kalau saya biasa tartil Quran? Mati saya ketika memandangkan tartil Quran. Saya jawab, iya. Dan subhanallah, beliau meninggal ketika tartil Quran. Ibunya Mas Opik. Saya punya kawan di Lamongan, namanya siapa? Kyai Imam Rozi yang bisa anda lihat di Youtube pengajian beliau. Beliau meninggal ketika akan berangkat pengajian ke sebuah tempat. Suhanallah makanya kamu begitu nak kamu rajin bersolawat dengan Al-Muqarrobin dengan para kiai darbuka pemegang darbuka bisa jadi kamu mati pasolawatan darbukanya mencelanin semu kan ranger bluk kita gak tahu. maka apakah semangat seperti ini kemudian akan saya sia-siakan di lain tempat Rasulullah mengatakan malaikat Israel satu hari satu malam berapa kali mengunjungi kita? 70 kali kalau sehari semalam itu 24 jam sementara Israel datang kepada kita 70 kali, berarti berapa kali satu jam Israel mendatangi kita? minimal 2 kali makanya kenapa saya belusuan ke kafe belusuan ke lokalisasi saya berharap kemudian menghantarkan mereka ketika Israel datang kepada mereka dalam keadaan pengajian kan keren bukan sebaliknya kelihatannya pejabat malah mati ini nih hotel kelonan karo lontre <tuh> lah kan enak maka itu apa kok kamu ngeyel sih <tuh> <tuh> yaudah lah yaudah dokternya tak nego mundur dikit saya bisa operasi jam 6 pak jam 6 itu kalau puasa 6 jam berarti dari jam berapa tuh yani 6.00, 5.00, masih lah. Makanya ada siir javahkan begini. Ya. Ojo siro Banget-banget Gon alam Ning alam dunyo Malai kajurupati lira, lire, marang. Malaika, jurupati, lira lire, marang. Gonin, lirik marang siro, jurupati lirik malai kajurupati lira lirik marang siro, goning lirik malai kajurupati lira Yawa sirong, yawa sirong nejabut jabut angen teni Dağ uwekang moho mulyo Gönle kang angen Sa uiseti daui pancur tandang karo kondo karo kondo aku iki mung kowe mati ra keno semoyo aku iki mongsa dermo koe mati ra gena semoyo la ilaha illallah smalikul hakun mubin hakun mubin muhammadur rasulullah allah sadikul Muhammadur Rasulullah Allah Sadiq'un Maka semangatnya sebenarnya itu makanya saya sakit, masuk rumah sakit Yang saya ingat-ingat cuma satu mimbar pengajian Karena saya pengen mati pas di mimbar pengajian Maka semangat itu harus saya jaga. Bagaimana kemudian Yamutuna almaasu ya Allah matikan aku. Mankhorajavitola bilimi yarjia. Barangsiapa keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu Dia yarjia. dalam tanggungan Allah fauafisa sampai pulang. Yang menjadi persoalan berangkat ngaji ke masjid unisula begitu mampulang mampir simpang lima lah ini jadi persoalan. Di lain itu apa? Kenapa kemudian saya begitu ngotot menyampaikan kalau bahasanya orang majalah Reuters itu apa ya? Kemarin saya baru diliput majalah Reuters mereka. Datang lagi ke pondok. Dia mengatakan begini, Islam ala Gus Miftah. Islam yang ramah bukan Islam yang marah-marah. Sampai kemudian saya 2 bulan yang lalu diundang sama komunitas muslim yang ada di Belanda. Saya mengislamkan satu keluarga lima orang. Saya datang ke sana. Saya besok bulan Mei ini dapat undangan dari Texas, Boston, New York. Mereka komunitas Islam yang ada di New York. Sampai insya Allah besok tanggal 6 April ini, Dedi Corbuzer akan mengucapkan dua kalimat syahadat di pondok saya, Insya Allah. Padahal Dedi itu bukan orang goblok. Dia itu orang cerdas, super cerdas. Saya bilang, you a smart people, kamu orang pinter. Terus, kenapa Gus? Maka kamu lucu dengan agamamu sekarang. Oh begitu ya Gus, mikir dia, mikir. Makanya ketika kemudian dia dikatakan kafir dan lain sebagainya, dia sempat marah. Maka kemudian saya menjelaskan kepada akhirnya dia bagaimana kemudian memahami makna kafir ini yang hari ini menjadi kontroversi di Indonesia kontroversi di Indonesia. Saya takut kalau saya menjelaskan soal non Muslim dan kafir, saya nanti khawatir dibilang corongnya PBNU. Padahal saya bukan PBNU, saya bukan pengurus PBNU. Jadi ini menjadi ramai. Mereka mengatakan begini, Islam Allah Qusminta. Kenapa kemudian saya nekat, walaupun saya sakit, dokter bilang harus istirahat, saya tetap berangkat ngaji. Karena saya memahami begini, Bapak Kyai Pak Rektor hari ini mohon maaf orang Indonesia itu semangat keislamannya itu tinggi tapi ilmunya pas-pasan jadinya ngawur semangat islamnya tinggi tapi ilmunya pas-pasan saya kasih contoh saya punya banyak artis yang konsultasi dengan saya salah satunya Via Valen Via Valen WA sama saya begini cuman saya dengan Via Valen itu beda keyakinan saya yakin mau, Fia yakin nggak mau jadi begini dia bilang sama saya begini Gus, saya kemarin di demo kenapa Fia? gara-gara saya menyanyikan lagu Din Assalam di panggung Dangdutan orang-orang itu demo kepada saya dengan mengatakan saya di DM, saya di WA isinya apa? dasar artis nggak sopan solawatan Din as kok di panggung dangdutan kemudian dia bertanya sama saya apakah benar gus din as itu solawatan lah ini persoalannya semangat islamnya tinggi tapi ilmunya pas-pasang saya gantian bertanya sejak kapan bin as itu dianggap sebagai solawat itu kok sidah arab tapi bukan solawat jadi mau dinyanyikan dimanapun boleh termasuk di panggung dangdutan mbak-mbaknya di wc nyanyi din asalam gak apa-apa wong itu bukan solawat kok anda masuk wc daripada ngelamon nyanyi din asalam gak apa-apa begitu duduk langsung kamu nyanyi mm -mm. La hadil al matafimasa. ini bukan selamat. Semangat Islamnya tinggi, tapi ilmunya ini gak ada. Istilah saya apa? Nkta, nafsunya kuda, tenaganya ayam. Makanya hari ini lucu. Akhirnya ribut dimana-mana. Apa yang terbaru? Al a Tasrifan. Kafaro, yukafiru, kufron. Itu ya mohon maaf kalau di pondok itu pelajarannya anak itu tidak iya. Peribut gara-gara itu sampai akhirnya kemudian apa? Banyak nggak bisa membedakan mana kafir, mana kufar, mana mufrid, mana jamak Sudah berani ngomong macam-macam. Ini yang terjadi di Indonesia hari ini. Sebenarnya sumbunya di mana? Sumbunya sampai April tanggal 17. Habis itu insya Allah Indonesia aman. Ini persoalan ini terus terjadi apa? Hanya sampai tanggal 17 Pak Rektor. Kalau nggak percaya, tolong potong rambut saya, rambut ketiak, maksudnya. <tik> yang menjadi soal ini. Makanya kemarin saya bilang di hitam putih. Di Indonesia itu hari ini yang paling susah dinasehati cuma ada dua yang pertama adalah orang jatuh cinta yang kedua adalah pendukung capres ini paling susah dinasihati orang jatuh cinta sama pendukung capres ini gak bisa Pak dinasihati, beneran sehingga kemudian apa Indonesia yang dulu sebenarnya gemah ripah lojinawi adem ayem rukun dan selain sebagainya ini kelihatannya panas kelihatannya panas maka saya lebih mengapresiasi Rocky Gerung diundang sebagai pembicara ilmiah daripada diundang di pesantren kemudian disolawati pakai takbir ku kok oh dia itu orang ateis kok mendingan di panggung kampus panggungnya ilmiah yang tidak berbicara agama bagi saya itu lumrah ketika dia berbicara sebagai seorang profesor dalam tanda kutip Tapi yang lucu apa? Orang ateis masuk pondok pesantren, diiringi solawat, bahkan teriak-teriak, takbir Kan mumet dasi. bingung. Bocah ini neopo, apa? Gitu. Oh dia nggak percaya dengan Al-Quran, mengatakan kitab suci itu fiksi. Kok masuk pondok pesantren? Bahkan seperti syekh. Ya kalau diundang dalam forum-forum dalam ilmiah, saya pikir nggak masalah lah walaupun rektornya habis ini mikir omongan Gus Miftah ini <tik> muaranya ini apa pak? muaranya cuma pilpres maka kemudian apa? ustad-ustad tersendiri para habaib sendiri itu menjadi terpolarisasi menjadi pecah seolah-olah bahkan dikatakan ga ada orang netral hari ini yang ada kalau nggak 01 ya 02. Maka saya sepakat hari ini dengan temanya ini. Membangun kerukunan antar umat beragama di era milenial. Walaupun yang di panggung yang di depan ini enggak ada yang milenial <risas> Generasi X semua ini yang di depan Karena muaranya cuman ini, lah, kerukunan soal ini saja. Habib terpolarisasi Habib 01, Habib 02 Kiai terpolarisasi 01, 02 Organisasi-organisasi juga seperti itu Ustadz-ustadz juga seperti itu Maka dimana-mana sekarang Kalau mau pengajian ditanya dulu Itu ustadznya 01 apa 02 Ya Allah Sampai segitunya Belum lagi fenomena di jalan Pak Rektor Kalau saya pengajian keluar dari rumah Naik mobil, mendingan saya tidur Saya nggak tega lihat pepohonan hari ini Nandur wit pelem tukule gambar calek. Ya Allah. <tuh> ya Nandur wit rambutan tukule gambar calek. Dengan puasanya masing-masing. Ada yang poso mengepalkan tangan, ada yang cibi-cibi. Wah. Wow. Ada lagi di Jogja itu nawu dibilamin dalik, calek gambarnya di baliho itu apa? Dibalik, kepalanya di bawah. Tulik captionnya apa? siap jungkir balik untuk rakyat cangkem raper coyok saya nggak percaya sehingga orang kajian pun itu juga mikir ini ustaznya peromana ya ini kan bahaya pak kalau diteruskan seperti itu dan kampus seharusnya tidak boleh seperti itu tidak boleh Kemudian diintervensi dengan kepentingan politik pihak manapun, pihak manapun. Pada akhirnya orang itu emang nggak bisa netral. Tapi jangan sampai kemudian agama kampus apa ya, domain-domain yang memang tidak seharusnya dimasuki oleh politik. Jadi ajang politik, pengajian bagi saya nggak boleh, masjid bagi saya nggak boleh. Walaupun pada akhirnya kita nggak bisa netral, Pak. karena pilihannya cuma dua. Jadi orang itu kalau nggak 01 ya otomatis 0song2 makanya istri saya tanya, Abah, besok kira-kira nyoblos siapa? saya jawab, kamu nggak usah kebanyakan tanya Abah nyoblos siapa? yang jelas, aku nyoblos kamu masuk Pak kok. kasian kalian para jomblo ayo nyoblos apa? maka kemudian apa? kalau kemudian Kiai habaib eh, itu ada bedanya saya pikir apa ya lumrah lah. karena nggak mungkin habaib kiai itu sama itu nggak mungkin karena al ulama al ladinahumarosatul ambia kalau kemudian kita buka sejarah yang bapak anak saja itu beda obat contoh saya kasih kalian pengetahuan dalam tafsir jalan lenin kenapa kemudian ulama-ulama itu banyak yang berbeda habaib dengan habaib berbeda ini sebenarnya lumrah-lumrah saja asalkan jangan sampai terpecah belah makanya ketika saya itu orang yang sangat sangat hormat dengan Habaib makanya saya dekat dengan Abah Lutfi saya begitu hormat dengan para Habaib makanya ketika dulu saya ditanya apa pendapat Gus Miftah tentang Habib Bahar yang viral itu, jawaban saya sederhana selaku yuryahnya Rasulullah wajib kita hormati Habib Bahar tetapi isi ceramahnya kita tidak harus ikut-ikutan masalah wa sesuai so di -um, macam-macam ingat itu bedanya Habib kalau kiai Habib kerogey lagi bedone tipis. Kalau Habib itu nasab, kiai itu nasib. Itu saja sebenarnya. <tuk> habib itu nasab, kiai itu nasib Lah kalau kiai-kiai sendiri ini beda-beda itu sebenarnya lumrah. Saya kasih contoh. Penjelasan tafsir Jalalain ketika berbicara fa fahamna Sulaiman. Fa faham Sulaiman. Sulaiman itu kan punya bapak. Bapaknya Sulaiman namanya siapa? Daud. Sulaiman itu bin Daud Jadi Daud itu bapaknya Sulaiman, Sulaiman itu anaknya Daud. Ini dua-duanya umara, dua-duanya ulama. Tapi perbedaan kerajaan Daud dengan Sulaiman satu. Kalau Sulaiman itu mendapatkan kekuasaan dan kerajaan karena hasil warisan bapaknya. Sementara Daud itu mendapatkan kerajaan dan kekuasaan karena hasil hasil kompetisi perang melintang dasi jalud mati jadi raja lah Daud dan Sulaiman ini sama-sama ulama sama-sama umarab tapi beda karakternya Daud dan karakternya Sulaiman itu beda kalau soal ibadah soal ibadah mahdoh soal sholat soal doa itu lebih khusuk Dawud apa Sulaiman Dawud Dawud itu kalau berdoa dia salat nangis air matanya itu bisa menumbuhkan rumput dan tumbuh-tumbuhan karena saking khusuknya Dawud Alaihissalam kalau dia berpikir kalau dia bertasbih pepohonan burung-burung hewan mengikuti tasbihnya Dawud karena begitu khusuknya Dawud Tapi kalau soal ilmu, soal siasat, soal politik, soal hukum itu jauh lebih cerdas Sulaiman dibandingkan Dawud. Makanya ulama itu ada yang versinya seperti Dawud, ada yang seperti Sulaiman. Gak bisa sama. Kalau kalian pengen skripsi jaluk dongeng, lo dosa ketika nguji kamu. Jangan datangi kiai versi Sulaiman, tapi datanglah kepada kiai versi Dawud. Mbah Kyai pripun carane dosen pembimbing kula pas ngetes kula menakosa pendadaran pendosen kula cangkeme ra iso muni pripun carane praktekkan, saya munakosa di IAI, ruangan munakosanya saya ubengi, saya sholawati seribu kali saya fatihai seribu kali dosa ini ratakan apa-apa pak miftah, soal apa skripsinya soal ini bapak, dibaca kamu paham, saya paham bapak bisa menanggung jawab kan, bisa bapak ya sudah kamu lulus, jos banget aku dawud dawud tetapi kalau kemudian kalian bertanya bagaimana kemudian uh, kasus hukum seperti ini, apakah Habib Bahar itu kriminalisasi ditangkap polisi atau proses hukum lah itu tanyalah kiai seperti Sulaiman. saya kasih contoh ada kakak adik namanya Kubro dan Sugro Kubro dan Sugro ini kakak adik sama-sama hamil kemudian melahirkan berbarengan begitu lahir bayi itu kan mirip pak bayi kan mirip, kalau mbak-mbaknya besok punya bayi, makanya kenapa di rumah sakit itu bayi dikasih gelang supaya apa? tidak ada bayi yang tertukar sama-sama dibawa ke hutan, sampai hutan, salah satu bayi ini dimakan macan ada yang mengatakan macan, ada yang mengatakan singa, pokoknya dimakan hewan lah. bayinya tinggal satu, rebutan kubro mengatakan, ini bayiku kan bayi padha lho. Dadi kowe karo kowe iki rupane sapa do? Rupamu Ya pakaikan pinang dibelah kampak lah pokoknya itu samalah itu. Rebutan iki anakku, ora iki anakku. Gubrong aku, suhrong aku. Akhirnya yang menjadi hakim siapa? Nabi Daud. Bayi ini dibawa ke persidangan Nabi Daud alaihissalam. Begitu di sidang sama Nabi Daud yang gendong bayinya ini sugro. Nabi Daud Niki anakku lo buktinya apa gendong Kubrang aku bot Nabi Daud anak lo akhirnya setelah kemudian dipertimbangkan dan lain sebagainya menimbang mengingat dan memutuskan Nabi Daud mengatakan mergo sing gaware sing gendong bayi Niki Sugro berarti ini anaknya Sugro begitu keluar dari persidangan ketemu Nabi Sulaiman banding Wah Maka ilmu peninjauan kembali Itu pertama kali Nabi Sulaiman alaihissalam. Banding Nabi Dawud kula banding Saya enggak percaya kalau ini anaknya Sugro. Kalau toh memang bayi Ini anaknya Sugro Akan saya buktikan terlebih dahulu Kebenarannya. Bayi Ditaruh di tengah Nabi Dawud, Nabi Sulaiman bertanya iki anaknya siapa? Dua-duanya ngaku. Sugro anak saya Kubro jawab, anak saya buat duanya ngaku. Iya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman ngambil golo. Apa yang dilakukan Sulaiman? Bayinya mau dibelah menjadi dua. Jadilah yani, saya ki awakmu delok kadang-kadang ana jadab. Kuwi ilmune Nabi Sulaiman le. Model-model jadab ngono ki wis Nabi Sulaiman maka kamu jangan mengatakan orang jadap itu orang gila kalau kamu mengatakan jadap itu orang gila wih utek murah tekan nalar warasmu menurut Roki Gerung perlu dipertanyakan sebenarnya saya pengen kadang-kadang itu seminar atau diskusi ilmiah dengan orang-orang seperti Roki Gerung membahas ketuhanan itu sebenarnya saya mau tarung-tarung sisan maka Kalah ilmunya kudu menang gelute <gülüyor> Mau dibelah sama Sulaiman. Karena kalian enggak ada yang ngaku, dua-duanya yang ngaku ini anaknya kalian, udah saya belah jadi dua. Kamu tak kasih separuh, kamu tak kasih separuh. Begitu mau dibelah, yang nangis siapa? Yang nangis kubro Ampun Nabi Sulaiman, jangan dibelah, sudah saya ngalah. silahkan kasih bayi itu kepada si Subro Saya nggak dapat bayi itu nggak apa-apa selama bayi itu bertahan hidup sudah dikasih Sugro nggak apa-apa sementara Sugro diam sama sekali nggak ada ekspresi di sini Nabi Sulaiman bermain psikologis nggak mungkin seorang ibu naluri seorang ibu melihat anaknya dipotong diam pasti nangis leweng ibu itu anaknya cot mau nangis kok mau anaknya mau dipotong orang nangis akhirnya Nabi Sulaiman mengatakan kepada Nabi Daud Bapak dari analisa saya bayi ini bukan merupakan anaknya Sugro, tapi anaknya Kubro, buktinya apa? ketika bayi mau saya belah menjadi dua yang menangis Kubro, bukan si Sugro akhirnya Sugro ngaku, iya ini anaknya Kubro, cerdasnya Nabi Sulaiman AS. berarti Nabi Dawud goblok bukan goblok, Nabi Dawud itu karena kiai khusus biasanya ngati-ngati, orang gelam suudon makanya kaya-kaya itu gak ada yang suudon doanya dipolitisir pun gak suudoni Doane presiden yang tertukar tetap gak suudon yang berdoa yang suudon siapa? yang membuat puisi Fadri Zong kan <gülüyor> begitu kalau kaya-kaya itu gak ada yang mau suudon macem-macem maka kemarin saya bilang sama teman-teman Gus gimana itu doanya Mbah Mun saya goblok itu yang menilai Oh namanya orang sepuh kemudian salah, lumrah lupa salah. Jangan kemudian kita menilai justru dibuat puisi. Maka saya bilang, salahnya doanya Mbah Mun meningkatkan elektabilitas Prabowo 3%, tapi gara-gara blundernya puisi Fadlizon menurunkan elektabilitas Prabowo 7%. kayaknya <risas> tunggu Saya kasih contoh yang lebih detail. Zaman Nabi dawud dan Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman umurnya baru 13 tahun nih. Nabi Sdawad itu ada kasus di umatnya ada perempuan cantik tapi rodok edan ayu kurang saon apa ya istilahnya? Istilah apa ya? ya orang stress apa? depresi lah ayu tapi kentir ini gilip lagi di ayu tapi kentir di cipok malah guyu Lah. Perempuan ini, Pak, diperkosa sama empat tokoh. Saya nggak mengatakan tokoh apa ya. Saya nggak mengatakan tokoh Unisula enggak. Ngompat oh, tokoh ki rektor satu, rektor wakil rektor, wakil rektor enggak ini. <laughs> empat tokoh lah pokoknya ya. Namanya orang diperkosa. Tadinya dia nggak tahu siapa yang memperkosa, ngorodo edan kok, meteng. Begitu hamil, dia kelingan diperkosa sama empat orang ini. Uh, aku gini mateng, merekaoti diperkosa Akhirnya laporanlah si perempuan rotoke dari ini kepada Nabi Dawud. Nabi Dawud, kulau mateng. Kalau kulau mateng, enggih. Si nggak tengik wes apa? Kulau diperkosa perkosan. Si perkosan kue apa? Empat orang tokoh itu, apa? A, B, C dan D. Bener, bener Nabi Dawud dipanggil empat orang ini. eh perempuan itu hamil katanya diperkosa oleh kalian berempat benar apa tidak? empat tokoh ini semuanya jawab, bohong perempuan itu tony boster apa waton munindho bose banter becak tanpa per waton jeplak tanpa mikir lah terus kalau memang kalian tidak memperkosa kenapa dia ambil? Nabi Dawud, empat orang ini semuanya menjawab sudah direncanakan, perempuan itu hamil karena diperkosa oleh anjingnya sendiri Nabi Dawud percaya pak karena yang ngomong empat tokoh dan bahasanya sama, yang memperkosa anjingnya sendiri oh, oh, no. yaus aku percaya keluarlah empat orang ini dari persidangan katamu Nabi Sulaiman si merkosa apa? asunik ya mbak kan oh. <laughs> Nabi Sulaiman, Rapercaya Oh Rapercaya Sidang diulangi, peninjauan kembali Saya banding Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman Empat orang ini diintrogasi oleh Nabi Sulaiman Jadi polisi ilmu introgasi itu ilmunya Nabi Sulaiman Termasuk tongkat komando Itu pertama kali ya Nabi Sulaiman Maka Nabi Sulaiman itu memerintahkan rakyatnya Memerintahkan hewan-hewan Burung itu menggunakan tongkat itu yang dicontoh oleh kepolisian dari Kapolri, Kapoda, Kapolres, Kapolsek ditontoh oleh TNI dari panglima TNI, panglima Kodam dan Rem, dan Dem, dan Ramil, dan jaran kayak saya ini contoh itu <tuh -tuh. diintrogasi pak aku gak percaya, sini, interogasi satu-satu si A dipanggil, eh kamu kesini kamu memperkosa perempuan itu, Bolton Yang memperkosa siapa? Anjingnya sendiri. Benar, benar. Warnanya apa? Hitam. Tadi kalau bapaknya Nabi Daud gak tanya warna. Ini tahu warna. Warnanya apa? Hitam. Si B dipanggil. Sudah, kamu di sini dulu. Yang memperkosa perempuan itu siapa? Anjingnya sendiri. Benar, benar. Warnanya apa? Putih. Yang pertama hitam, yang kedua putih. Yang ketiga ditanya lagi. Kamu memperkosa enggak? Enggak. Yang memperkosa siapa? Anjingnya sendiri. Warnanya apa? Kuning dan yang keempat beda lagi kamu memperkosa mboten sing merko sa anjingnya mbak warnanya apa coklat akhirnya apa empat orang ini kemudian setelah diinterogasi oleh Nabi Sulaiman dihadapkan kepada Nabi Daud alaihi salam Bapak saya putuskan mereka yang memperkosa perempuan ini Nabi Daud bertanya buktinya apa Sulaiman buktinya sederhana mereka berempat syahadah menyaksikan Bahwa yang memperkosa ini adalah anjingnya perempuan itu sendiri. Tapi jawaban empat orang ini beda-beda. Yang pertama mengatakan warna anjingnya adalah hitam, yang kedua putih, yang ketiga kuning, yang keempat coklat. Padahal mereka mengatakan anjingnya sendiri cuma satu. Warnanya kok beda-beda, berarti mereka bohong. Empat orang ini bilang apa sama Nabi Sulaiman? Wala man, man, aku rangiroh pertanyaanmu sampai sejauh itu. Itu cerdasin Nabi Sulaiman salam, Maka kenapa kemudian Dalam Al-Quran dikatakan Fafaham Naha Sulaiman Kiyai-kiyai modelnya Beda-beda Maka kalau kemudian kiyai dituntut Untuk sama persis umudan sakit Maka kalau Giyan saya mengatakan Al-Ulama Al-Adi Karena Nabi itu jumlahnya banyak 124.000 Nabi Maka begitu diwariskan kepada kiyai Beda-beda Ada yang mendapatkan warisannya Nabi Musa, gagah. Habib Rizik. Gus Nuril umpamanya. Ada yang mendapatkan warisannya Nabi Daud, suaranya bagus. Vokalis-vokalis Mukarrobin. Wah. Wow. Ada yang dapat warisannya Nabi Sulaiman, kerajaan, jadi rektor Unisula. Sula Kan wow. keren. Mung satu. Nabi Sulaiman istrinya seribu Rektor Uni Sula Siji Siri <giru> Siji Istiqomah Ikatan suami takut istri ketika di rumah <giru> Kalau saya punya cita-cita Fatimah Suami istri empat satu rumah <giru> <giru> Fatimah <giru> Ada yang mendapatkan warisannya Nabi Sulaiman kekayaannya Ustadz Yusuf Mansur Paitren Oh, ada yang mendapatkan warisannya Nabi Ayub. Sabar. Banyak kiai-kiai sabar di Indonesia. Banyak yang mendapatkan warisannya Nabi Isa Kere, Kyai miskin. Banyak. Banyak yang mendapatkan warisannya Nabi Khidir. Cerdas. Cak Nun. Mh. Najib. Ada yang mendapatkan warisannya Nabi Dawud. Suaranya bagus. Habib Seh. Ada yang mendapatkan warisannya Nabi Yusuf. Ganteng. Gus Miftah. Dan lain-lain. jadi gak bisa Pak tapi kemudian apa harusnya untuk masa-masa seperti ini di Indonesia ketika kita berbicara kerukunan hadis-hadis yang kita baca ayat-ayat yang kita baca itu seharusnya ayat-ayat yang berkaitan dengan kerukunan ayat-ayat yang berkaitan hadis-hadis yang berkaitan dengan toleransi dan lain sebagainya makanya Rasulullah mengatakan apa La tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta Yang harusnya dibaca ini. Saya kadang-kadang begini loh Pak. Ini ini, ini mohon maaf ya. Mudah-mudahan ini bukan seudzon saya. Cuman saya waspada lah. Berkaitan tadi, semangatnya gede imune kurang. Jadi ngawur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 176 wow. Al-Isra ayat 176 kata Gus Nur Sugiharja saya mbatin pengetahuan saya Al-Isra itu ayatnya hanya 111 ayat dia mengatakan ayat 176 kelebihan ayatnya ini dari mana? jangan-jangan ayat hasil aman demen Pak, gitu. <laughs> ini semangatnya gede tapi ilmunya kurang menafsirkan ayat surat fatir, ayat berapa itu min ibadil ulama. namanya ulama itu bukan mereka yang hafal Qur'an bukan mereka yang ilmu hadisnya bagus, bukan mereka yang kitab kuningnya bagus, tapi siapapun hewan sekalipun selama takut dengan Allah dia ulama İki tafsir dari mana? Pada Rasulullah mengatakan apa? Manfasar al-Quran biro'ih falyatabawa makadahu minan nar. Barang siapa menafsirkan al-Quran sesuai dengan kemampuan akalnya siap-siap mengambil tempat duduknya dari neraka Akhirnya Islam ngawur, mendo'e tenanan, Sehingga tafsirifan ya salah karena ya kunu konangan Soalnya ngajininin ditabak ya tubuh yutuban karena ya kuno, kok nangan, ngajinya tabaya tubuh, youtubean, akhirnya madaya muduh, mordot, cingang awur, Tuhan saja diprovokasi, ya Allah, menangkanlah calon kami, karena jika calon kami kalah, saya khawatir tidak ada yang menyembahmu, ya Allah, saya terlepas apa yang dimaksud, aku membatin, Gusti Allah kok diancam gitu Nah, makanya terinspirasi dari doa ini kemarin saya di pesawat ketemu pramugari cantik langsung saya berdoa pak rektor ya Allah jadikan dia istri saya ya Allah, karena kalau dia tidak menjadi istri saya saya khawatir tidak ada yang menikahinya ya Allah <tuh> Allah diatur Kok mari dalam suasana seperti ini yang dibaca itu hadis-hadis yang banyak kok yang toleran. Saya kemarin ditanya sama wartawan Belanda begini, pas di Belanda di Amsterdam nih. Kebetulan saya masuk ke kawasan red district, red light di sana. rumah-rumah dengan lampu merah. Itu teman-teman prostitusi yang ada di sana. Saya dibawa ke sana. Kan agama itu berkaitan dengan norma ya, Gus ya. Dengan etika sementara delete seperti ini redistrik seperti ini berkaitan dengan maksiat dan lain sebagainya. Kenapa Gus Miftah bisa mensinkronkan antara norma dengan maksiat? Ini kalau secara ilmiah nggak rasional. Satu berkaitan dengan norma dan etika, satu berkaitan dengan kemaksiatan dan dosa. Tapi kenapa bisa nyambung, bisa sinkron Gus Miftah bisa masuk? Jawaban saya sederhana kok. Karena Islam saya Islam slow woles santai bro santai loh emangnya banyak contoh dari oh, Rasulullah seneng guyon loh ya. anda tahu sahabat Rasulullah namanya Nu'aiman Nu'aiman ini sahabatnya Rasulullah yang sering membuat jengkel kanjik Nabi tapi kan Nabi seneng ada pedagang makanan lewat di jalan dipanggil sama Nu'aiman Hei, pedagang, ayo melu aku. Ning daleme Kanjeng Nabi. Akhirnya gerobak makanannya dibawa ke rumahnya Rasulullah. Rasulullah seneng wah, mangan karo Nuaiman. Rasulullah makan banyak. Makan. Selesai makan, Nuaiman bilang, "Monggo Kanjeng Nabi sing bayari." Lho. Sing gawa kowe kok sing bayari aku. Apa jawaban Nuaiman? Mosok nabi kok dibayari wong kere? Iki pripun? anjing nabi itu juga bisa diajak guyon gitu satu lagi bahkan Allah itu pernah dibuat guyon gitu. dibuat guyon saya kasih cerita seseorang tidak akan masuk surga sehingga dia beriman dan dia tidak bisa beriman kecuali mempunyai rasa mahabah cinta dan kasih sayang, saya kasih contoh umatnya nabi musa, kemarau panjang Kemarau panjang, ini konteksnya pas dengan Indonesia. Ini. Karena kemarau panjang banyak yang kelaparan, banyak yang meninggal dunia, mati kelaparan. Nabi Musa mengajak umatnya, ayo sholat istisqa, sholat jalo, sekali, hujan, sholat sekali nggak hujan, sholat kedua nggak hujan, sholat ketiga nggak hujan. Akhirnya Nabi Musa ini bertanya sama Allah, gusti, Mbok sholat istisqa, kok belum hujan, masalahnya di mana? Apa jawaban Allah kepada Nabi Musa? Dua hal. Musa, kenapa aku tidak menurunkan air hujan kepada kalian? Yang pertama, karena umatmu ada yang tidak akor. Ada yang tidak mau rukun. Tidak mau toleransi. Tidak mau tepos selirah. Tidak mau menghormati. Selama itu terjadi, saya tidak akan menurunkan air hujan kepada umatmu. Nabi Musa takut. Umatku lah seharagam rukun sinten gusti. Apa jawaban Allah kepada Musa? ora bakal kuitakan danimus mus, mosok mos, so gusti Allah kok ngerasani, to mus mus. Wadai mahasiswi Universitas <gülüyor> Pengen kamu hujan, saya, saya kasih air hujan umat Nurukun. Yang kedua Musa, carilah waliku, namanya siapa Baroh. Carilah waliku, namanya Baroh. Nabi Musa tak takon, gusti kenapa saya harus mencari baroh apa jawaban Allah kepada Nabi Musa fil salah -roh. kenapa kamu harus mencari baroh karena baroh itu Musa sehari membuatku tersenyum minimal 3 kali bahkan mohon maaf bukan tabasam tapi yudhikuni dia membuatku tertawa sehari itu 3 kali jadi Gusti Allah bisa diajak guyon Kenapa kalau kalian doanya kok formal banget? Mergokwerung kenal Karo Gusti Allah, podok Karo kuing ada Pak Rektor, mergurung kenal Karo Pak Rektor, loh ngadepmu formal banget. Dia membuatku tertawa sehari tiga kali dicari sama Musa. Ciri-cirinya katusno Pak Gusti, Goleonola ketemu, Wongkwe Musa Nabi kono wali kok. ketemu ketemu. Begitu ketemu Nabi Musa bilang, apakah kamu Barowaliullah? Iya. Baroh bilang, "Apakah kamu Musa Taklima?" "Iya." "Apa kata Nabi Musa?" "Yuk, kamu salat supaya saya dapat air hujan." Baroh jawab, "Enggak, saya enggak mau salat istisqa untuk kamu." Akhirnya Musa ingat perintah Allah untuk minta doa kepada Baroh. "Baroh, saya minta kamu berdoa supaya Allah menurunkan air hujannya kepada umatku." Akhirnya Baroh berdoa. "Tolong doanya Baroh ini jangan kamu contoh." soalnya kelas murung wali kalau baroh tolong jangan dicontoh apa doanya baroh? ya Allah apakah air hujan itu sudah tidak taat kepadamu sehingga tidak mau turun kepada umatnya Nabi Musa Sepiro atau abotin jenengan ngedul ke udang tengah umatnya Nabi Musa masuk udan mau ngetan manut kali panjenengan gusti Allah kurungu dongane baroh guyu kalau mau gusti Allah aku tak jawab bajingan bajingan ini Gusti Allah diajak guyon pak ya Allah akhirnya apa? langsung turun air hujan makanya ketika saya membuat ditanya sama wartawan sepkus kenapa kok islamu slow banget loh? karena saya punya banyak cerita seperti ini loh. makanya Kiai Kiai itu banyak yang menggunakan ilmunya wali-wali ini contoh saya kunal habib Ahmad Khalil Bangkalan yang dari Madura Jawa Timur tahulah Bangkalan ini Kenapa dikatakan al -Bangkalani? karena orang Bangkalan. Syekh Nawawi Al-Bantani, Merga Orang, Banten. Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, karena orang Minangkabau. Syekh Mahfud At-Turmusi, karena orang Termas. Sheikh Soleh Darat Asamarongi, karena orang Semarang. Yang paling ga enak besok Habib Syekh Habib Sheikh bin Abdul Qadir As-Sagaf As karena orang Solo. Wa. Mbah Khalil ini santrinya meninggal di Surabaya Mbah, atas permintaan keluarga tolong Mbah Khalil menalkilkan sang jenazah lakinu motakum biqaulila ila ha'ilallah aku cengajar, sekedap ma'wan Mbah akhirnya Mbah Khalil datang takziah begitu menalkilkan jenazah apa talakinya Mbah Hamad Khalil dia tidak mengatakan ketika malaikat munkar nakir bertanya kepadamu siapa Tuhanmu, kamu jawab Allahu Robi, enggak Apa talekannya Muhammad Khalil. Hei almarhum, kalau kamu besok ditanya sama malaikat munkar nakir, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa kitabmu? Jawaban ngenteni aku. Jawaban ngenteni aku. Ini ilmunya siapa? Ilmunya Baroh. Lagi Mbah Bisri Mustofa, bapaknya Mustafa Bisri jadi bisri mustafa itu pak kiai bapaknya kiai mustafa bisri kiai mustafa bisri itu punya anak namanya bisri mustafa jadi dulu ketika menikahkan bisri mustafa ini naibnya bingung bisri mustafa bin mustafa bisri dengan alamat jalan bisri mustafa mbah bisri mustafa bapaknya gusmus ini punya santri islam bapaknya kristen cina meninggal dunia Bapaknya, anak ini ngomong nggak rumah biaya Bapak, bapak ulo mati tulung jenengan sholat ke jenazah bapak ulo. Padahal Cina Kristen. Ini kalau dijawab enggak santrinya tersinggung. Kalau jawab iya bingung ngomong oh, bapak Kristen cino. Akhirnya apa? Untuk menghormati permintaan sang santri yang beragama Islam, beliau datang pas adzan duhur. Begitu di dihadapan jenazah, beliau tidak sholat jenazah tapi sholat duhur. Rambung salat santrinya banyak. Pak Kiai, kok salat jenazahnya nggak seperti biasanya? Pakai rukuk, pakai sujud. Apa jawaban Mbah Bisri Mustofa? Iya Nak, enggak seperti biasanya. Kenapa? Karena ini jenazah paket khusus loh. Jadi hasanah keilmuan seperti ini, Pak. Itu sudah dari dulu itu ada itu loh. Mbah Asnawi, Raden Asnawiyah Pendiri dan asnawi pendiri pondok pesantren asnawiyah yang usianya sudah satu abad diundang pengajian disuguh sama orang Cina Kristen begitu disi makanan dikasih daging babi Wak. dimakan sama beliau karena beliau nggak tahu kalau itu daging babi maksud Cina ini apa pengen membuat malu Mbak Asnawi selesai makan Cnya bertanya kepada dia kepada beliau Pak Kyai Ji dengan tahu enggak yang dimakan itu daging apa? Ya daging kambing. Salah pak Kyai itu daging babi. Apa jawaban bahas nawi? Cinoe karena pengen gawe gaweisen bahas nawi. Kyai nguntal babi kowe. Apa jawaban bahas nawi? Enggak. Maternuon johjong yo. gara karena kowe aku iso ngerasa daging babi. Apa bahas nawi dosa makan daging babi? Enggak karena dia tidak tahu. Mader nuwon daging babi ki enak. Ini khasanah yang kamu coba kalau kalau orang sekarang. dulu itu nggak kenapa Tahu ilmunya. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah bagaimana toleransinya Rasulullah kepada seorang pemuka Madinah, seorang kafir. Namanya siapa? Abdullah bin Ubay Abdullah bin Ubay itu tokoh Madinah orang se-Madinah semuanya hormat siap dan 86 melaksanakan kepada Abdullah bin Ubay Kanjeng Nabi datang loh. ketokohan Abdullah bin Ubay ini akhirnya luntur yang dihormati bukan Abdullah bin Ubay tapi Kanjeng Nabi Muhammad akhirnya Abdullah bin Ubay ini memprovokasi orang sekota Madinah sampai dia menyebut Nabi Muhammad itu anjing dengan bahasanya yang terkenal samin kalbak yakulka, gemukkanlah anjingmu maka anjingmu akan memakanmu yang dibilang anjing itu siapa Pak Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Muhammad dianggap anjing sama Abdullah bin Ubay Apakah Rasulullah marah enggak didongake bendina supaya dapat hidayah benar Abdullah bin Ubay tidak menjadi Islam tetapi anaknya Abdullah bin Ubay ini akhirnya menjadi Islam Makanya orang-orang sekarang yang keras dengan ahli maksiat, dengan pezina, dengan pemaling, dengan pemabuk, dengan orang kafir. Barangkali orang ini lupa, kalau jangan-jangan dulu mbah-mbahnya juga ada yang kafir. Orang ini lupa, jangan-jangan mbah-mbahnya dulu juga ada yang jahat, ada yang nakal. Maka kenapa saya nggak mau keras dengan mbak-mbak lokalisasi? Saya nggak mau keras dengan mereka para pemabuk karena kalau toh kemudian dia tidak berhenti ketika habis pengajian itu tapi ketika mereka berhenti dari pengajian itu mereka akan mengingat pengajian saya impactnya adalah selesai pengajian ketika mereka sudah keluar dari dunia malam dan ini terjadi Wak. akhirnya Pak, anaknya Abdullah bin Ubay ini masuk Islam begitu dia masuk Islam jadi santrinya kanjing Nabi Abdullah bin Ubay mati apa kata anaknya Abdullah bin Ubay ini Rasulullah bapak kula mati mbok layat, Kanjeng Nabi layat padahal musuhnya dan menganggap Kanjeng Nabi itu anjing, dia layat, Pak. Akhlaknya Rasulullah. Sampai rumahnya Abdullah bin Ubey. anaknya bilang lagi, "Kanjeng Nabi, mbok bapak kula jenengan idoni paring Pak." Apakah hanya di situ? Enggak. "Kanjeng Nabi, mbok kula nyuwun jubahe." Untuk apa? Untuk mengkafani bapak saya. Mikirnya anaknya Abdullah bin Ubaid, lak bapaké eh, dikafani nganggo jubahé Kanjeng Nabi. Munkarnakir kan ra wani takon. Woh, Kanjeng Nabi. Hmm. Kayak mobil saya dipakai sopir saya masuk ke Polda. Begitu masuk ke halaman Polda, semuanya hormat. Bu nomong supirku tok. Iki biasa <gülüyor> Karena lihat mobilnya. Kalau kamu gampang, pengen besok nggak ditanya mun karnakin usah pakai jubahnya Kanjeng Nabi lah. Kain kafanmu warnanya hijau nggak akan ditanya sama Munkarnakir soalnya apa? dikira lontong <tuk> dikasih pak jubahnya padahal musuhnya lo ini sampai permintaan anak anaknya Abdullah bin Ube itu nggak nalar lagi bisa nggak kanjeng nabi mensolatkan jenazah bapak saya, hampir saja oleh rasulullah disolatkan ditegur sama umar Ini orang kafir wahai Rasulullah Apa jawaban Rasulullah Selama tidak ada larangan dari Allah Maka aku akan melakukannya Maka sebelum Rasulullah sholat Turunlah satu ayat dalam surat At-Taubah Walatusolli ala ahadiminhum Mata abadan Walatakum ala qabri Janganlah sekali-kali kamu Muhammad mensolatkan Salah satu diantara mereka Orang kafir dan orang munafik Walau dan janganlah kamu berdiri di atas kuburannya begitu tolerannya Rasulullah maka ketika anaknya Abu Lahab itu diolok-olok sama teman-temannya kan jika Nabi ya duka anaknya Abu Lahab kan masuk Islam mah? namanya siapa? Daroh cucunya Abu Jahal masuk Islam, namanya siapa? Ikrimah anaknya Abu Lahab namanya Daroh ini Bu masuk Islam kalau kemudian Rasulullah membenci Abu Lahab urung tentu anak itumlebu Islam tapi Kanjeng nabi menghormati Abu Lahab sebagai pamannya anaknya masuk Islam dilolok ke karo kancakancane Allah bapak mungkin kafir bin nasil Quran sampai dadi jeneng surat Allahhab surat tad yada anak wong kafir binasil Quran dia nangis sambat karo Kanjeng nabi. Kanjeng Nabi kula dilokke anake wong kafir binasil Quran. Apa jawaban Rasulullah? Barang siapa menyakiti anggota keluargaku berarti dia menyakiti aku. Akhirnya sahabat ini toleran. Toleransinya apa? Setiap kali salat jamaah kok di dalam jamaah itu ada anaknya Abu Lahab, imamnya nggak pernah baca surat Tabat yada. Mergo karo si daroh. Ini lho toleran itu. Diajarkan Pak dalam Islam, makanya kalau adik-adik ini baca Al-Barjanji ketika Siti Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah karena hulu Quran hufron, insan ihsan. harusnya yang kita contoh hari ini bangsa Indonesia adalah cerita-cerita seperti ini. Kalau ini terjadi apapun perbedaan di antara kita maafi muskilah kata pak rektor no word word orapopo masa omong gara-gara pilpres hanya tersisa dua, dua suku Rubu, ribuan suku bangsa yang ada di indonesia gara-gara pilpres hanya tersisa dua suku suku kampret dan suku cebong maka mudah-mudahan yang sedikit ini Berangkat dari Unisula ini mudah-mudahan memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita harus menjadi umat Rasulullah yang toleran sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya dengan tetangga saya Kristen pak, saya nggak pernah menyebut dia orang Kristen, saya menyebut dia orang Muslim. Maka kenapa saya itu orangnya toleran? Saya youtuben dengan Deddy Corbuzier mengucapkan selamat Natal di demo sama orang-orang bersumbu pendek itu, miftah kafir. Kenapa? Karena mengucapkan selamat Natal yuk mau gara-gara aku ngomong selamat natal imanku hilang logikanya dari mana toh mereka nggak tahu alasan saya mengucapkan selamat natal tetangga saya itu orang Kristen kalau saya lebaran yang pertama kali mengucapkan minal a'idin wal fa'izin itu orang Kristen ini di demo lagi orang Kristen kok mengucapkan minal a'idin wal fa'izin gak boleh, itu kan hadis ya cangkemmu sejak kapan minal a'idin wal fa'izin itu hadis sama halnya ketika saya ngaji di Surabaya, saya berbicara resolusi jihad saya bilang hubul waton minal iman ditanya sama orang ustaz saya mau tanya apa hubul waton minal iman itu hadis riwayat siapa lah goblok meneh ya gue. sejak kapan hubul waton minal iman itu hadis karena yang tanya ini orang goblok akhirnya saya jawab hadis riwayat muslim diye tanya lagi kok bisa bisa hadis riwayat muslim kok bisa iya emangnya ada hadis riwayat non muslim korona lakwe pekok kok hubul waton minal iman kok hadis riwayat siapa ya jaga sembung bawa golok gak nyambung blok -u -u -u. <gülüyor> <gülüyor> makanya anak anakku di Uni Sulais islamu selo-selo, slow wailah li. Ya kok sing jomblo-jomblo niku guyonmu kaya barok ora apa Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku mau dicek lagi ya Allah. Ora apa-apa donga muni jawaban kembali. Santai wae karo Gusti Allah yo Gusti Allahe dhewe kok. Allah. Aja terlalu sepaneng uripmu Ya Allah, saya pengin dapat istri yang SDSP ya Allah. Apa kui? Smok depan, smok belakang ya Allah. Jalannya yang macan tutul, manit cantik jalannya mentol-mentol ya Allah. Orapopo le. Sapa ngateru pamu pas-pasan bojomu ayu lah ya ora ngerti to. Kok andani HP. Dah ya. Selawatan Hasbi Robbia Jaya ditutup. Masa malam-malam saya harus segera masuk ke rumah sakit. Mohon doanya mudah-mudahan operasinya lancar mudah-mudahan sampai 17 April siapapun yang terpilih sudah tidak ada lagi permusuhan diantara kita amin Allahumma aku ini bila nomor berapapun, sing dari siapapun kamu tetap mahasiswa kamu kan moro-moro jadi pegawai negeri nora. baik gitu kalau coba kalau dibaca perbandingan madhab itu imam madab itu kan saling menghormati itu, walaupun dia berbeda pendapat sebelum kita solawatannya imam uh, Imam hambali itu pernah diprotes sama anaknya imam hambali itu ahli ibadah tapi kalau ketemu imam safi cium tangannya imam safi dua ambung akhirnya apa? satu ketika imam safi bermain ke rumahnya imam hambali Sediakanlah kamar di kamarnya itu ada dikasih ember kasih air karena dulu kan nggak ada nggak ada keran nggak ada sanyo maka di kamar tuh dikasih persediaan air untuk wudu salat bangun malam didelok sama anaknya Imam Hambali Imam Syafi'i itu Rasulullah Tahajud malam melebu kamar metu kamar melebu kamar metu kamar wirawiri tok sampai subuh salat subuh nggak pakai wiritan wiritan Rasuliswi kaya mahasiswa uni sula lah, mat kolamcing komat tekol salam pelencing komat mangkat, rampung solat, tangannya diangkat dongone singkat, ya Allah kau tahu yang ku mau amin <gülüyor> itu imam itu. akhirnya apa? anaknya imam hambali protes hal apa-apa kaya nginin kan sungkem kali imam safi'i mabengi mohon boton tahajud solat subuh mung dilit kaya nginin sungkem kalau kalau imam hambali Akhirnya karena sering diprotes sama anaknya Imam Hambali bertanya kepada Imam Syafi'i, kok jenengan mau dahulu buatin sholat tahajud, wirawiri keluar masuk kamar itu ada apa? Apa jawaban Imam Syafi'i? Saya mumet Imam Hambali. Kenapa? Karena saya hari ini mendapatkan pertanyaan fikih 60 pertanyaan baru bisa saya jawab 25 pertanyaan ngalimi Imam Syafi'i itu. Makanya kenapa dikatakan naumul alim koyo rumen jahil turune wong alim kuwi luwih daripada ibadah wong goblok Jadi kok ana wong goblok salat karo wong pinter turu kuwi sing digoda setan sing di. pinter sing turu sing ibadah goblok ora digoda karo setan ora usah mesti salah <gülüyor> dijarke sing alim turu digoda karo setan supaya ora tangi Soale apa nganti tangi benerke sing goblok ngibadah. Itulah kenapa alasan Imam Hambali hormat kepada Imam Syafi'i. Dadi lawong goblok ngibadah dijarke wae mesti salah. Jadi itulah cara kemudian para ulama-ulama itu kita toleran. Maka mudah-mudahan atas inisiatif mahasiswa Unissula malam hari ini dengan tema yang sangat bagus ini Mudah-mudahan kerukunan tidaknya beragama lain, umat seagama. Kita itu sekarang orang Indonesia dengan tetangga-tetangganya Kristen bisa akur. Kalau tanggone beda kathok, ribut. Siji ribut. Padahal kanjing Nabi itu pernah pakai jubah panjang juga jubah cingkrang. Kenapa jubahnya Kanjeng Nabi panjang? Karena jubah baru. Kenapa Rasulullah penapa pakai jubah congklang? Karena jubah lama, nglinteng jadi durun, loh. Karena waktu itu nggak ada satria, loh, jadi yang nglinteng dur dipegai congkrang, loh. Maka namanya al kacong, aliran kata congklang. Jura popo, kata-kata itu diwe. Yuk, kita solawatan. Solawat ini saya bilang solawat optimisme untuk Indonesia. Apapun yang terjadi, insyaallah Dengan kerukunan yang kita bina Allah akan melindungi negara kesatuan Republik Indonesia Hasbi Rabbi Jallallah Ma fi kalbi ghayrullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Sallu ala Nabi Muhammad